Darulun Ketua DPRL Tengku Muharuddin berziarah ke makam Tengku Putra Safiatuddin Cahaya Nur Alam di kompleks makam Iskandar Muda di Baperis Banda Aceh. Di Selasa lalu melakukan ziarah, Muharuddin terlihat berang karena ada mobil cinja yang parkir di kompleks makam raja tersebut. Muhar sempat menyampaikan kekecewaannya saat diwawancarai awak media usai berziarah dan berbincang dengan ahli keluarga Tengku Putra Safiatuddin Cahaya Nur Alam di kompleks makam Muhar kemudian langsung mendatangi mobil tersebut di sebelah selatan makam. Tak lama kemudian, sopir mobil bergegas menyalakan mobil untuk memindahkannya. Darulun pelaku penggelapan dan penipuan emas di Kecamatan Teringgading, Pidicaya, Makmun M. Ali, warga gampung Kede Teringgading, pijay pada toko emas bahagia Teringgading, telah menghabiskan 900 juta rupiah.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 Dari pengakuan, uang sebesar 900 juta diantaranya, 600 juta digunakan untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selebihnya 300 juta rupiah digunakan untuk judi online. Malahan, emas milik H. Ishak selaku pemilik toko emas bahagia Tringgading, 1,2 kg ludes dihabisi oleh Makmun Ali. Tidak tertutup kemungkinan ada sekitar 706 mayam emas warga yang telah dihabisi pelaku. Praktek bisnis haram sang pelaku resmi dihentikan setelah 20 dari 60 korban melaporkan secara resmi ke aparat penegak hukum Pol Respidi sejak 16 Juli lalu. Makmum N. Ali langsung dicokok di rumah kediamannya Gampung Kedih, Kecamatan Teringgading. Darlun kebakaran melanda sebuah rumah berkonstruksi kayu milik janda Marlia Usman di Desa Parang Sakti, Kecamatan Muara 1, Loksemawe, Rabu, sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Namun karena cepatnya proses pemadaman, hanya bagian dapur rumah yang terbakar. Ketua Tagana Loksemawe, Samsul Bahri, mengatakan sebelum terjadi kebakaran, Marliah memasak bubur kacang hijau menggunakan kompor dengan bahan bakar minyak tanah. Setelah menghidupkan kompor, ia pun keluar rumah. Tak lama kemudian, api membakar bagian dapur rumah. Saat warga mengetahui adanya kebakaran, maka langsung berupaya memadamkan api. Tak lama kemudian, dua unit mobil pemadam tiba di lokasi. Api pun berhasil dipadamkan sebelum menghanguskan seluruh isi rumah. Anda sedang mendengarkan berita utama Seranti FM. Sudahlun, para petani Desa Kung dan Belang Makmur Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya mulai melaksanakan tanam padi untuk musim Tanam Gadu 2018. Sebagian petani lainnya sedang melakukan persiapan akhir lahan untuk segera ditanami padi. Namun para petani setempat diresahkan dengan kerusakan semakin parahnya bangunan bendungan di irigasi Aluto Desa Krumpanto. Sebab irigasi ini merupakan satu-satunya sarana pengairan untuk memasok kebutuhan air. Ketua Pemuda Gampung Krung Panto Samsuir menjelaskan kerusakan bendungan di irigasi Aluto, desa Krung Panto semakin parah. Bangunan kantong lumpur pada saluran induk terjadi retak sehingga mengeluarkan air. Sudarlun satu lagi tenaga kerja wanita asal Kabupaten Aceh Tamiang tenggelam di perairan Laut Malaysia.